Bisnismen o p i n i Ya Mitra Bisnis kami kembali menghadirkan Bisnismen Opinion saatnya anda kembali bisa bergabung disini untuk opini serta komentar anda. Kejaksaan Agung mengeluhkan banyaknya terpidana mati yang sengaja mengulur-ulur pelaksanaan hukuman dengan mengajukan g r a s i atau PK berkali-kali. Ada kontradiksi hukum di Indonesia. Di satu sisi, undang-undang membatasi PK hanya satu kali, namun di sisi lain, MA melarang penolakan PK seorang pedana. Saat ini ada 112 terpidana mati yang belum dieksekusi. Bagaimana komentar anda dengan masalah ini? Silakan di enam tiga tiga sembilan satu enam puluh. Mitra bisnis Kejaksaan Agung mengeluhkan banyaknya terpidana mati yang sengaja mengulur-ngulur pelaksanaan hukuman dengan mengajukan grasi atau PK berkali-kali. Ada kontradiksi hukum di Indonesia, di mana di satu sisi undang-undang membatasi PK hanya satu kali, namun di sisi lain MA melarang penolakan PK seorang terpidana. Dan sampai saat ini ada 112 terpidana mati yang belum dieksekusi. Apa komentar Anda? Selamat pagi Pak Wira. s pagi. Ya silakan Pak.、Uh, apa Indonesia itu termasuk surga bagi apa bandar-bandar、uh, narkoba. Jadi keenakan sekali walaupun udah apa, apalagi yang、uh, pelakunya yang lebih banyak lebih bisa sampai hari ini tidak ada yang di,、uh, dieksekusi gitu. Itu aja Bu. Terima kasih Pak Wira. Pak Alex selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Alex. Ya menurut saya pemerintah tergolong tebang pilih ya. Jadi yang memang、um, dirasakan meresahkan pemerintah langsung dihukum mati. Seperti Tibo CS, nggak berapa lama langsung mati. Tapi kalau yang lain-lain yang hukuman matinya, Amrosi dan lain-lain yang jelas-jelas itu、um, meresahkan masyarakat. Tapi mungkin tidak meresahkan pemerintah. Jadi lama-lama PK, agresi dan lain-lain menurut saya ini tidak benar.、Nih. k i t bang pilih, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mitra bisnis Kejaksaan Agung mengeluhkan banyaknya terpidana mati yang sengaja mengulur-ngulur pelaksanaan hukuman. Demikian bisnismen opinion. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan nantikan sesi berikutnya, bisnismen opinion hanya di PASFM. e v